Dan kids dan Nusa mempersembahkan. Hah? Hah? <gülüyor> Wah, keren banget. Nusa, lihat-lihat tuh tuh. Ya kuat banget. Iya, iya, Rak. Kalau dapat pistol, garammu jadi superhero. <tuh> iya. <subler> superhero di film itu kan bohongan, Kak. Mm, nah, mau tahu superhero yang asli beneran ada? Tuh, superhero yang asli itu kuma. Uma. Hmm. Uh. Kanaan? Kalo Uma punya kekuatannya super, Rara juga pasti kuat. Satu, dua, daaaah! Astaghfirullahaladzim, kenapa galonnya bisa tumpah? Ra, ngapain ngumpet di situ, sayang? Hmm, kok Uma tahu? Ya, tahulah. Kan Uma punya penglihatan super. Maafin, fenrara ya, Uma. Rara pengen banget kuat kayak Uma. Kuat ngangkat galon. Hmm. Terus bisa cicipin sepanas. Hmm. Rara boleh kan kayak Uma? Boleh sayang. Yang penting pas sama kemampuan Rara. Nah, sekarang Uma mau sikat gigi nih. Rara mau ikut nggak? Mau mau mau. <laughs> Rara mau kayak Uma. Iya. Ayo. Hmm. <laughs> hmm. Rara mau pakai yang ini. Iya iya. Kan Rara udah punya itu, yang lebih pas buat Rara. <tuk> <tuk> <tuk> Katanya bu kayak Uma, ayo. Ampun, <tuk> ampun, ampun. DUM DUM DUM DUM